Assalamualaikum. Halo. <laughs> Buat Nemova yang ada di rumah, Oke. jangan lupa pakai masker. Jangan lupa jaga kebersihan. Kita goyang lagi yuk Oke. bersama New Monata. Pasti bersama channel baru nyanyi New Monata Official. He he. Lihat